Terima kasih yang semuanya, yang lagi di rumah, yang lagi streaming di New World Official. Pokoknya terima kasih banyak. Satu lagu spesial buat teman-teman semuanya, kita goyang bareng lagi ya.